Mitra bisnis, dua turis asing membeli cindera mata di pasar barang kuno di Jalan Surabaya, Jakarta. Yang pada saat pulang disita bea cukai bandara karena dinilai p u r b a k a l a dan dilindungi sehingga dilarang dibawa ke luar negeri. Kejadian ini bisa mencoreng citra pariwisata kita karena turis asing pada umumnya tidak mengerti barang apa yang dilindungi dan yang tidak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarahuan Anhar Gonggong. Pak Anhar, apa komentar Anda? Sebenarnya memang ada aturannya, waktu saya masih deputi menteri memang ada aturan itu. Nah masalahnya sebenarnya sampai seberapa jauh aturan itu tersosialisasi baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada orang asing. Terutama turis-turis. Kan itu persoalannya. Sehingga si turis mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Tapi masalahnya adalah mana yang bisa dimengerti oleh seorang turis bahwa itu yang dimaksudkan dengan barang Cagar budaya kan sebenarnya orang tidak bisa dengan seenaknya juga mengambil barang itu karena si turis itu nggak ngerti. Dan itu memang bisa ya paling tidak bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada orang asing yang membeli sesuatu di pasar. Juga menjadi persoalan adalah kelemahan daripada petugas-petugas untuk setiap kali bisa melihat misalnya. Apakah mereka bisa melakukan pengawasan dan sewaktu-waktu dapat pergi ke Jalan Surabaya misalnya Untuk memeriksa barang-barang yang disebut antik dijual Apakah ada di tengah-tengah barang antik yang dijual di Surabaya itu Ada barang yang bisa dikategorikan sebagai benda cagar budaya Jadi jangan hanya sekedar berkantor, duduk-duduk dan sebagainya kan duduk-duduk di kantor, tapi juga lakukanlah pengawasan dan bisa juga memberi pengertian. Terutama misalnya, i a datanglah ke petugas itu datang memberikan sosialisasi kepada penjual barang-barang antik di Jalan Surabaya dan tempat-tempat lain supaya mereka punya tanggung jawab juga bahwa negara dan bangsa ini dirugikan kalau mereka m e l a k u k a n ペ u ジュアーランバラ Mengapa barang itu ada di pasar? Kan si turis ini membelinya di pasar. Dan dia nggak ngerti apakah benda ini termasuk benda cagar budaya dan apa itu cagar budaya. Dia pasti nggak ngerti kan. Bagaimana kok bisa langsung diambil begitu saja padahal itu sudah milik personli. Itu juga jadi persoalan. Kan? kan milik pribadi saya. Dan saya nggak ngerti bahwa ada aturan pemerintah. Dan dia tidak boleh disalahkan kalau dia nggak ngerti kok. Dan dia beli di pasar kok Kalau dia memang misalnya melakukan semacam pelanggaran pidana Atau pelanggaran undang-undang itu dengan melakukan negosiasi di tempat tersembunyi dan ketangkap Nah itu baru bisa berlaku undang-undang itu terhadap dia Tapi ini dia beli, beli di pasar terbuka kok Nah kalau begitu yang salah bukan dia Tetapi orang Yang menjual itu kepada dia, tetapi juga apakah orang yang menjual itu juga ngerti bahwa apa yang dia jual itu adalah kategori benda-benda cagar budaya. Dan dia membelinya secara gelap. Nah, yang bisa sebenarnya ditelusuri adalah si penjual itu dari mana dia memperolehnya. Itu yang seharusnya dilakukan. Demikian sejarah Wan Anhar Gonggong. Saya Wendy Lim.